Bismillahirrahmanirrahim Kalau peluang jadi orang terkenal kan beda-beda nih Kalau dulu kalau pengen jadi artis harus ganteng dulu Kalau sekarang kan enggak harus ya Sekarang mah ag agak terbuka lah peluang sedikit Karena enggak ganteng juga bisa jadi artis Sekarang misalnya kita agak-agak aneh-aneh dikit Juga malah lebih cepat jadi artis misalnya kalau dulu kan harus keren, harus ganteng Harus bisa acting, harus suaranya bagus Sekarang suara biasa-biasa aja Bisa jadi artis Makin agak gila-gilaan dikit di instagram Cepat tuh jadi on stream, followersnya tuh banyak banget Misalnya, ini artinya uh, Ada syarat gitu Gak semua orang bisa jadi kayak gitu Jadi orang kaya kalau takdirnya miskin Bukankah kita tidak bisa mengubah takdir Tetapi kita hanya bisa berikhtiar Ada orang yang pengen banget jadi orang kaya Tetapi takdirnya miskin Ada orang pengen banget miskin tapi takdirnya kaya ada gak yang kayak gitu Pengen miskin banget Tapi takdirnya kaya siapa tuh Abdurrahman bin Auf Itu pengen miskin banget Tapi takdirnya kaya Utsman bin Affan Pengen miskin banget Tapi takdirnya kaya Sa'ad bin Muaz Pengen miskin banget Tapi takdirnya kaya Banyak loh sahabat-sahabat yang pengen miskin Tapi takdirnya kaya Aduh kok saya kaya gini ya Gitu kalau kita aduh hidup saya kok gini melarat susah makan. Ini enggak aduh hidup saya kok berlimpah gini ya semuanya serba ada. Aduh. Jadi takut sombong e. Eh. <laughs> Ini Abdurrahman bin Auf nih pengen miskin. Cuma gimana? Allah saya mah bukan sombong ya Allah harta saya banyak. Saya pernah pengennya miskin tapi Allah sih ngasih saya kekayaan yang berlimpah. Abdurrahman bin Auf tuh udah infak biar habis hartanya sekali berjihad itu berapa puluh miliar tapi terus aja datang berlipat ganda. Makin dia sedekah makin nambah. Sesekali dia gak pengen sedekah, ah. ternyata gak boleh Harus sedekah juga, makin sedekah makin Namakan serba salah tuh Pengen jadi orang kikir biar miskin Ternyata gak boleh, pengen jadi orang dermawan Malah makin kaya, karena janji Allah Bagi orang sedekah tuh 700 kali lipat, makin kaya Makin kaya, ketika Rasulullah Wafat, Abdurrahman bin Auf Ngasih harta kepada istri-istri nabi Satu orang berapa? 21 miliar itu dihadiahin sama Abdurrahman bin Auf Aisyah 21 miliar Ummu Salamah 21 miliar Masing-masing istri nabi dikasih 21 mil, miliar Bayangin Terus ketika dia wafat Kalau dihitung 21 miliar itu adalah Seperempat dari harta Abdurrahman bin Auf Dikali 10 Berapa tuh? 210 miliar Itu baru sepersepuluh dari harta bin Abdurrahman bin Auf Sebelum dia berdagang ke Syam Gimana kalau ketika dia pulang bawa dagangan dari Syam, dari Yaman, dari Palestina, Yordania, wah oh, hartanya tuh enggak kehitung jumlahnya. Kalau ada karavan yang datang dari Syam, Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, siap-siap. Kenapa? Ada pasukan yang mau menyerang Kota Madinah." Lalu ketika Rasulullah udah siap-siap, ternyata kata para sahabat, "Ya Rasulullah, enggak jadi, enggak jadi perangnya. Kenapa? Ternyata bukan pasukan perang, tetapi karavannya Abdurrahman bin Auf. Saking banyaknya karavan dagangnya Abdurrahman bin Auf, disangka itu adalah pasukan musuh yang mau menyerang kota Madinah. Saking banyaknya, Oh gimana coba? Bukan bukan dia yang pengen kan? Emang tabinya gitu? Abdurrahman mah nggak, habis-habisan buat training, jadi bisnis apa, pengusaha sukses, jadi motivator dengan tujuan apa? Apa freedom finansial gitu? Nggak, biar biasa-biasa aja, kerja biasa aja. Paling dagang, orang yang disuruh dagang Dia mah sibuk dengan dakwah, sibuk dengan Rasulullah Pergi ke sana kemari berdakwah Kuruj visabilillah, 3 hari, 40 hari Kayak tablik gitu deh Dia gak sibuk dengan berdagang, tapi ya takdirnya kah, kaya ada yang miskin Pengen kaya Salah satunya siapa? Sa'labah, itu miskin Dan harusnya dia terima aja miskinnya tapi karena dia enggak terima cita-cita dia tu pengen kaya bukan pengen masuk surga, akhirnya dia datang ke Rasul. Ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Saya akan ber banyak bersedekah. Kata Narsullah, le lah, tutup. Kamu enggak akan sanggup jadi orang kaya. Kata dia, sanggup lah ya Rasul masa jadi orang kaya yang enggak sanggup, yang enggak sanggup tu jadi orang miskin. Ini kata siapa? Salah pak. Kata dia sanggup jadi orang kaya Yang gak sanggup itu jadi orang miskin ya Rasul Saya udah capek lah jadi orang miskin Saya pengen sekali-kali ya Rasul ngerasain Makan enak, tidur enak, kaya Kata Rasul Yang sedikit dan dapat kamu uh, apa Ridhoi Itu lebih baik daripada yang banyak Dan kamu tidak mampu bersyukur Yang sedikit kamu bersabar Itu lebih baik daripada banyak Kamu tidak mampu bersyukur Kata dia, gak-gak ya Rasul Saya siap jadi orang kaya Kata Rasulullah ya sudah kalau gitu Dia gak dengar nasihat Nabi Padahal kekayaan itu bukan segalanya Dan miskin juga bukan apa-apa Biasa aja Mau miskin mau kaya tetap punya peluang masuk surga Akhirnya Nabi beraya Allah Berikanlah rezeki kepada sa'alaba Dia pula dapat doa dari Rasulullah Ternak-ternaknya itu beranak-pinak kayak ulat Kalau bahasa ulama itu kayak ulat Gimana ulat sekali beranak-pinak itu banyak banget yang biasanya ternak melahirin dua ekor tiga ekor ini sampai 10 20 wah banyak banget anak dari ternak-ternaknya sehingga dalam waktu singkat ternak-ternaknya Sa'labah memenuhi padang rumput memenuhi dua bukit itu semuanya ternak dia jadi kalau kita sekarang pergi ke Arafah di musim haji itu penuh dengan orang dulu tuh Arafah penuh dengan ternaknya Sa'labah bayangin sebesar itu seluas Arafah itu adalah ternak nyasa. Salah bah bayangin satu ekor kambing harganya berapa? Ada yang menjual kambing di sini? Ada yang bisnis akikah? Yang sedang-sedang itu 2 juta setengah kali satu padang Arafah. <tuh> berapa ratus miliar, mungkin triliun. Dan itu baru kambing, belum lagi unta. Unta itu harganya 100 juta kali sebesar uh, area Mina. Unta semua. Sebanyak itulah kekayaan. Sa'labah kaya banget. Sampai setelah dia menjadi kaya banget. Rasulullah mengutus seorang utusan. Mengambil zakat dari sa'labah. Ambil zakat dari sa'labah. Dia datang. Apa kata sa'labah? Ini semuanya hasil payah saya. Ngapain kamu datang-datang minta bagian yang bukan hak kamu. Udah. Kamu cari kepada orang kaya yang lain. Ini hak saya. Nggak akan saya kasih kepada siapapun. Mulailah dia mengingkari nikmat Allah. Akhirnya. Utusan ini pulang ke Rasul Melaporkan apa yang diucapkan Sa'alabah Dan Rasulullah mengatakan kita tidak akan minta lagi Zakat dari Sa'alabah Akhirnya Nabi gak pernah minta lagi Zakat dari Sa'alabah, Sa'alabah tenang-tenang aja Oh berarti udah gak ada yang minta lagi Zakat dari saya. 2,5 persen pun gak dikasih sama dia Kenapa? Karena 2,5 persen Kalau udah dikalikan satu Arafah Itu jadi banyak Kalau kambingnya cuma sedikit, 2,5 persennya gak berasa ya Tapi kalau hartanya udah triliunan 2,5 persen tuh lumayan tuh Jadi gede Akhirnya dia berpikir panjang untuk memberi zakat Rasulullah tidak mau menerima lagi zakat dari Salabah Di masa Abu Bakar as-Siddiq jadi khalifah Akhirnya Salabah merasa bersalah Datanglah kepada Abu Bakar Ya Abu Bakar, Ini harta zakat saya Mohon maaf kalau selama ini saya agak-agak aneh Saya mengingkari nikmat Allah Sekarang saya pengen meluarin zakat Apa kata Abu Bakar? Ya Salabah Orang sebelum saya yang lebih baik daripada saya saja Tidak mau menerima zakat daripada kamu Bagaimana dengan saya? Apakah saya lebih baik dari Rasulullah? Rasulullah yang lebih baik dari saya menolak zakat dari kamu, apalagi saya, saya dan saya tidak akan menerima zakat dari muwahid salam pak. Sedih salamah pulang ke rumahnya. Harta banyak tapi tidak ada nilainya. Sampai tidak diterima lagi zakat darinya. Walaupun jumlah zakat dia itu mungkin ratusan ekor onta, tetapi tidak diterima. Abu Bakar wafat diganti dengan Umar bin Khattab jadi Amirul Mu'minin. Datang lagi kepada Umar ia ya Amirul Mu'minin. Ini zakat saya sudah saya kumpulin dari zaman Rasul, zaman Abu Bakar. Ini sudah banyak banget loh. Udah mungkin ribuan ekor ontah dan domba Zakatnya ribuan Tetapi kata Umar Dua orang yang lebih soleh daripada saya sebelumnya menolak zakat kamu Siapa saya untuk menerima zakat darimu Ditolak lagi di zaman Umar Baru dia wafat di zaman Utsman Dalam keadaan zakatnya tidak diterima oleh kaum muslim Artinya Kalau pengen kehidupannya adalah menjadi orang kaya Keinginan terbesarnya menjadi orang tenar Orang yang terkenal Ini belum menjadi orang yang benar-benar punya himmah yang jelas Imah yang jelas Yang diajarkan dalam kisah empat orang soleh tadi adalah Pengen masuk surga Jadi kalau ditanya apa cita-cita kamu Pengen masuk surga Apa keinginan terbesar hidup kamu Pengen masuk surga Sehingga dalam status apapun kita hidup di dunia Selalu punya peluang kesempatan Untuk masuk surga Dalam status apapun Jadi orang kaya Banyak tuh peluang untuk masuk surga sebagai orang kaya ya Salah satu kisahnya siapa orang kaya Yang dijamin surga <tuh> Abu dah dah Saya dulu pernah ngisahin ketika masih di Al-Latif Rasulullah SAW pernah mendapatkan laporan dari seorang anak yatim Yang bilang mereka pengen satu batang pohon kurma yang menempel di sebelah rumah mereka Tapi itu milik seorang sahabat Yang selama ini gak dibolehin kalau buah kurmanya jatuh ke dalam rumah anak yatim Anak yatim gak boleh ngambil Sehingga akhirnya mereka sedih Pengen buah po pohon kurma itu Ya Rasulullah Bolehkah kami mengambil Buah kurma yang jatuh Dari pohon yang Ada di sebelah rumah kami Lalu Rasulullah memanggil Pemilik pohon kurma itu Dan bertanya Bolehkah wahai fulan Kata dia Tidak boleh ya Rasul Kata Rasul Bagaimana kalau Allah menggantikan untukmu Satu pohon kurma di dalam surga Yang kamu berjalan di bawah naungannya Seratus tahun Belum keluar dari naungan dahannya Pohon yang sangat besar Yang sangat subur Yang sangat banyak buahnya Mau gak kamu diganti dengan surga Kata dia tidak mau ya Rasul Saya pengen buah pohon kurma yang ini aja Yang di surga saya gak, gak mau Akhirnya karena dia gak mengizinkan Rasulullah mengatakan kepada anak yatim Bersabarlah itu bukan hak kalian Jangan ambil Kalau ada buah kurma dari situ Yang jatuh dalam rumah kalian Karena persis sebelah rumah mereka Mendengar janji Rasulullah ini Seorang sahabat di sebelah Rasul Namanya Abu Dahda Langsung datang ke Rasul Ya Rasulullah Ya Rasulullah Apa? Ya Abu Dahda Kalau saya yang e, melakukan apa yang kau tawarkan tadi Saya bisa gak dapat surga Bayangin ditawarin surga Sahabat yang pertama gak mau Sahabat yang kedua tahu betul Bahwa pengen dia tuh adalah surga Saya bisa gak dapetin surga ya Rasul Kata Rasul, Bisa ya Abu Dahda Oh ya ya Tunggu ya Rasul Dia langsung pergi nyusul Sahabat yang punya satu pohon Kurma tadi dipanggilin Ya Abah Fulan, kesini kesini Kata Abu Dahdah, ada apa ya Abu Dahdah Kata Abu Dahdah, kamu tahu Kebun kurma saya di Madinah Kata dia, siapa yang tidak kenal Kebun kurma milik Abu Dahdah Di dalamnya ada 600 pohon kurma yang sangat Subur, sekali panen itu Satu pohon kurma itu bisa puluhan Kilogram buah kurmanya Dan itu ada 600 pohon kurma di dalamnya ada mata air Di dalamnya ada villa Kebun yang sangat terkenal di Madinah Dengan kualitas kurma terbaik Harga 1 kilogram kurma yang terbaik itu 300 e, real 300 real itu sama dengan 1 juta 1 kilonya 1 juta Dan satu pohon kurma bisa puluhan juta Dikali 600 sekali panen Dan panennya 4 bulan sekali Satu pohon kurma Ada sekitar 60 kilo Sampai 100 kilogram 1 kilo 1 juta Berarti satu pohon 100 juta satu pohon 100 juta dikali 600 pohon 6 miliar ya Empat bulan penghasilannya 6 miliar Empat bulan 6 miliar 60 miliar <gifat> Ayo ayo matematikanya 60 miliar ya Benar masak miliar Orang ITB 60 miliar <gifat> 60 miliar dalam satu bu satu bulan bayangin eh Empat bulan, empat bulan itu 60 miliar Penghasilannya, dia tanya Ya Aba Fulan, kamu tahu kebun kurma Milik saya, kata si Fulan Ya Aba Dahda, siapa yang tidak kenal kebun kurma Milik Abu Dahda yang paling terkenal di kota Madinah Memangnya kenapa, mau gak kamu Satu pohon kurma milikmu yang ada Di sebelah rumahnya ada yatim Ditukar dengan kebun kurma milik saya, 600 pohon kurma Bayangin, ini iman Ini cita-cita tertinggi, dia akan lakuin apapun Demi keinginan terbesar dia Ini baru namanya gak geje banget nih hidupnya nih, Abu Dahda. hah? Dia cubit-cubit gitu, saya mimpi gak ya <laughs> Abu Dahda tuh beneran gitu Kata Abu Dahda, bener, wallahi saya pengen Kalau kamu ridho, kita tukar Akhirnya kata dia, oh boleh boleh banget tuh Tadi ditawarin surga gak mau, sekarang ditawarin 600 pohon kurma Mau banget, cepat gitu Mau, mau, mau, ya udah Kalau gitu sekarang, mulai sekarang Pohon kurma yang satu itu milik saya, kebun kurma saya milik kamu Baik Datanglah Abu Dah dah ke rumah anak yatim Yang mengatakan, wahai anak-anak yatim Wahai anak-anakku, mulai sekarang Pohon kurma ini menjadi milik kalian Makanlah sepuas kalian dari buah kurma Yang jatuh ke dalam rumah kalian dari pohon ini Anak yatim itu bahagia, senang Happy gitu Rasulullah kemudian mendengar cerita ini Akhirnya Rasulullah mengatakan Aduhai betapa beruntungnya Abu Dahdah Aduhai betapa beruntungnya Abu Dahdah Dipanggillah Abu Dahdah Oleh Rasulullah Ketika dipanggil ya Abu Dahdah Apa yang sudah kamu lakukan Ya Rasulullah Bagi saya tidak ada nilainya 600 pohon kurma atau kebun kurma itu Dibandingkan dengan satu pohon kurma di dalam surga Itu yang paling bernilai bagi saya Rasul Ini namanya jelas Akhirnya kata Rasul Kamu beruntung ya Abu Dahdah Kamu beruntung Senang banget gitu Nggak ada sedikit pun rasa nyesel Aduh nyesel juga sih Gak ada gitu sama sekali tuh Padahal itu 60 miliar per 4 bulan loh Tapi gak ada Aduh ngesel ya Harusnya gak usah gitu-gitu amat udahlah dihargain satu pohon kurma milik orang itu Dengan dua pohon kurma saya aja Gak usah satu kebun Ini mah gak tanggung-tanggung Karena dia saking menghargai surga Bagi dia itu gak perlu ditawar-menawar Udah aja kasih 600 pohon kurma itu gak usah ditawar Karena surga jauh lebih berharga daripada 600 pohon kurma Bagi orang seperti Abu Dahda Yang kaya dan gak geje Akhirnya, Abu Dada pulang dengan senang gitu Pulang ke kebunnya, ke rumahnya Mau menemui istrinya, bahagia banget Alhamdulillah, alhamdulillah Kayak orang baru dapat untung besar Padahal kebunnya hilang Tapi pulangnya kayak orang baru dapat untung besar Senang, bahagia, bersiul gitu Udah sampai di depan kebunnya Dia ngelihat istrinya sama anaknya Lagi ngumpulin apa buah kurma yang udah berjatuhan Lagi kerja gitu Dia bilang, wah istriku keluar, keluar, keluar dari kebun ini Kenapa ya Abu Dada? Kebun ini sudah saya jual Oh ya? Berapa untungnya kepada siapa kamu menjualnya ya Abadahda? Saya menjualnya kepada Allah dan keuntungannya adalah surga. Apa kata istrinya? Itu baru untung ya Abadahda. <SILENCIO> <SILENCIO> Nih istri yang enggak gejek ya.